ve nayoz belli Allah'ı men şurur anfusina ve men seyaati amalina. Men yehdihi Allah, falamuzdillallah, ve men yidlil falahadiyallah. Aşşadu a lla ilah illa Allah, wahdah, la şerikalah. Wa şadu an siedana Muhammedan abduhu ve rasuluh, la nabiya bagde. Allahum a celi ve selim, ve kerim Ala alihi على آله وأصحابه أجمعين ومن تبأهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hazirin Hazirat Jamaah Masjid Agung Jami Kota Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Muslimin dan Muslimat dimanapun berada, baik yang mengikuti dalam channel YouTube Madinah Masjid Agung Jame Kota Malang dan juga radio Madinah FM. Yang semoga kita semua dengan barokah kita tolabul ilmi ngangsu kawerruh Semoga kita diberi ilmu yang barokah manfaat Semoga apapun yang kita pelajari menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur ketika kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan dari Allah subhanahu Wa ta'ala dan apapun yang kita hadapi yang barangkali secara lahiriah Tidak kita senangi, semoga kita diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah berubah menjadi nikmat, sesuatu yang menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Amin ya Robbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih pada pembahasan tentang Laylatul Qadar. Meskipun kita berada di bulan Rabi Uthani, Tapi sesuai dengan urutan tafsir, Tafsir tahlili yang kita kaji, Kita sampai pada surat Al-Qadr, Di mana beberapa ayat yang pertama sudah kita kaji, Yakni ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ Qadr Dan taukah kamu wahai Muhammad Apakah malam kemuliaan itu لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya Tentang beberapa asbabun nuzul Penyebab-penyebab diturunkan ayat atau surat ini, dimana sabab an-nuzul penyebab turunnya ayat dalam riwayat yang pertama disebutkan oleh kabul ahbar tentang seorang raja dari kalangan bani Israel yang telah berjuang berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga dan anak-anaknya yang sejumlah 1000 dan umat Nabi Muhammad saw Diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan yang sama Melalui malam kemuliaan atau Laylatul Qadar ini Demikian juga sudah kita kaji Sababun Nuzul yang kedua Yang diriwayatkan dari sahabat Ali dan Urwah Tentang cerita kisah Nabi Muhammad SAW Tentang empat orang Bani Israel Yang kesemuanya beribadah dengan istiqamah Selama 80 tahun Mereka adalah Nabi Ayyub Nabi Zakaria Hizkil ibnil ajus Dan juga Yusha bin Nun Kesempatan bagi umat Nabi Muhammad juga ada Untuk bisa menyamai ibadah mereka Sekali lagi melalui Laylatul Qadar Hadirin hadirat Itu diantara beberapa riwayat Yang sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya mana juga sudah kita kaji ayat yang pertama yang membicarakan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini melalui dua periode. Periode yang pertama adalah sekaligus dari lauh mahfud ke langit dunia, sekaligus jumlatan wahidah. Dan pada periode yang kedua dari langit dunia di suatu tempat yang bernama Baitul Izzah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Munajamatan mutafarriqatan ala hasbil waqa'i' wal hawadits periodik ayat per ayat surat per ayat surat per surat berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad dihadapi oleh beliau dan dihadapi oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian dan peristiwa ini dalam istilah ulumul Quran kita sebut atau kita kenal dengan istilah tadi asbabun nuzul Kalau memiliki beberapa penyebab Dan disebut sababun nuzul Kalau penyebabnya hanya satu Ayat yang kedua dan yang ketiga Juga sudah kita terangkan Termasuk bagaimana Mengapa dinamakan Lailatul Al Qadr Al-Qadr bimaknat ta'zim Malam kemuliaan Malam yang diagungkan oleh Allah Sebagaimana Al-Qadr Juga maknanya adalah At Malam yang sempit Karena malam itu Penduduk bumi bertambah Ditambah oleh malaikat Dimana dalam riwayat dikatakan Aktharu min adadil hasa Malaikat yang turun ke bumi Pada malam hari itu Lebih banyak daripada jumlah Bebatuan yang ada di permukaan Bumi Ini diantara makna Laylatul qadr Dimana kemudian al qadar juga Bimakna attaqdir Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mandat kejadian-kejadian yang akan terjadi pada tahun itu ini mandatnya dipasrahkan kepada malaikat untuk dieksekusi termasuk siapa yang meninggal dunia tahun itu fulan bin fulan jatah rezekinya berapa termasuk kemarin kita sampaikan nama-nama jamaah haji ini juga sudah didiktikan kepada malaikat untuk siapa yang kemudian tahun itu berangkat ini diantara makna Al-Qadr Dan kalau kita gabungkan adalah Lailatul Qadr, malam kemuliaan, malam yang disempitkan oleh Allah, malam ketentuan atau malam takdir sebagaimana sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tersisa kemudian pada pembahasan Al-Qadr ini dua ayat yang terakhir. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat berbunyi Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di sini ada kata Tanazzal Kalau tadi diartikan malaikat turun Tanazzal itu artinya turun Makna Tanazzal Aytah bitumin kulli sama. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan malaikat itu kondisi turunnya Ilustrasinya seperti apa Malaikat-malaikat ini turun dari langit Wamin sidratil muntaha Termasuk juga dari Sidratul muntaha Wamas kanu jibril ala wasatiha Tempat malaikat jibril ini berada di tengah Sidratul muntaha itu Dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang lain. Siapa malaikat yang berpenghuni di Sidratil Muntaha pada La'ilatul Qadar turun semuanya, termasuk malaikat-malaikat yang ada pada tiap tingkat langit, semuanya turun ke bumi pada malam kemuliaan ini. Fayan ziluna ilal ard Mereka turun ke bumi untuk apa? hubungannya dengan kita yang kemudian berkesempatan untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah dan kebajikan dikatakan di sini wa yuuminuuna ala duaa'in semua malaikat penduduk langit dan sidratul muntaha turun ke bumi untuk ikut mengamini doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman yang dipanjatkan oleh orang-orang Islam pada lailatul qadar itu sampai kapan ila wakti tulu'il fajar sampai waktu terbitnya fajar ini ilustrasi bagaimana malaikat ketika itu turun fazalika qawluhu ta'ala itulah makna firman Allah ta'ala tanazzalul malaika. malaikat saling semuanya turun Penghuni langit, penghuni Sidratul Muntaha. Dan Malaikat Jibril yang berpenghuni di tengah Sidratul Muntaha. Juga disebutkan di sini, Warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Arruh juga turun. Makna yang paling kuat, makna yang paling populer tentang arruh. Adalah Malaikat Jibril alaihi <tuh> salam. Yang dimaksud ruh di sini, Nabi Jibril alaihi salam. Meskipun kemudian ada makna yang lain Al-Imam Al-Qushairi mengatakan An-narruha sinfun minal mala'ikah Ruh yang dimaksud pada ayat yang keempat ini adalah bagian dari makhluk yang bernama malaikat Juhilu hafadzatan ala sa'irihim Yang dijadikan oleh Allah untuk menjaga malaikat-malaikat yang lain Jadi menurut makna yang kedua menurut al Imam al Kusayri ini arroh ini tidak khusus malaikat jibril malaikat yang menjaga malaikat malaikat yang lain wa annal nal malaikat alayya dan malaikat tidak bisa melihat tidak bisa melihat malaikat yang kategorinya roh ini kamala nahnul malaikah sebagaimana kita tidak mampu untuk melihat malaikat. Wujud aslinya kita tidak bisa Demikian juga Malaikat jenis ruh ini Tidak bisa dilihat oleh Makhluk sesama malaikat Ini menurut keterangan Riwayat dari Al-Imam Al-Kushayri Makna yang lain Tentang Ar-Ruh ini Waqala Muqatil Dijelaskan oleh Al-Imam Al -Mu Al Muqatil Hum Ashraful Malaikah Wa Aqrabuhum Allah Ta'ala Ar-ruh ini adalah malaikat yang paling mulia diantara antara malaikat-malaikat yang lain wa aqrabuhum minallahi ta'ala dan malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut makna yang ketiga. Menurut makna yang keempat atau menurut makna yang terakhir yang kita sebutkan innahum jundun min jundillah. Ar-ruh ini adalah tentaranya Gusti Allah Azza wa Jalla. Min gairil malaika. selain makhluk yang bernama malaikat. Arroh ini makhluk lain. Tanaz zalul malaika tu. Malaikat turun. Warrohu dan roh. Roh ini makhluk yang lain. selain malaikat. Menurut makna yang keempat yang menjadi tentara tentara pun gusti Allah. Sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh al-Mawardi. Bilahum sinfin min halkilah. Ya kulunat Mereka adalah makhluk Gusti Allah Yang makan Walahum Aidin wa arjul mereka, mereka punya tangan dan juga punya kaki Walai mala ikatan Dan ruh ini menurut makna yang keempat Yang diriwayatkan oleh Almawardi Makhluk lain selain makhluk yang bernama malaikat Makhluk yang bernama ruh ini Makan dan minum sedangkan malaikat tidak pernah makan dan minum. La akla wala surba wala Dalam aqidatul awam dikatakan malaikat ini tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur. Tapi menurut makna yang keempat, arroh ini tidak, arroh ini makhluk yang lain, bukan manusia, bukan malaikat, tapi kemudian makhluk tersendiri yang tidak makan dan tidak minum. Baik, itulah para hadirin keempat makna ar-ruh. Yang pertama yang terkuat dan populer tentu adalah maknanya malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat juga tapi tugasnya menjaga malaikat-malaikat yang lain. Menurut makna yang ketiga adalah malaikat yang istimewa, yang paling mulia dan paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut makna yang keempat Ini makhluk tersendiri bukan malaikat yang menjadi tentara nipun kusti Allah. Ini pembahasan tentang arroh. Kemuliaan lailatul qadar dan bagaimana peran malaikat di situ diterangkan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik wa an Anasin qala. diriwayatkan dari sahabat Anas. Beliau mengatakan. Qala an sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza kana laylatal qadri nazala jibril fi kabkabatin minal malaikah Jika sudah terjadi Lailatul Qadar di suatu malam Nazala jibril malaikat Jibril turun fi kabkabatin minal malaikah di suatu Atau sekelompok malaikat yang jumlahnya sangat banyak Malaikat Jibril akan turun ke suatu tempat situ tempat berkumpulnya para malaikat Yusolluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'im Malaikat-malaikat itu kemudian Mendoakan dan mengulukkan salam Kepada setiap hamba Setiap orang beriman yang kemudian mau melaksanakan qiyamul lail menghidupkan malam itu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala awqa'id jangankan dia itu beribadah dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk pun ya kalau orang ini mau berzikir mengingat dan menyebut asmanipun khusli Allah ta'ala juga akan mendapatkan doa secara khusus dari malaikat dan segolongan besar jumlah malaikat pada Lailatul Qadar ini. Inilah makna ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu war fiha bi rabbihim min kulli amr. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan untuk mereka sampai terbitnya fajar. Perlu kita sampaikan di sini makna selamat ini apa dan selamat dari apa. Menurut pengertian yang pertama, A, makna selamat ini adalah selamat dari gangguan dan godaan setan. Musuh kita ini ada empat. Ketika kita menjalani kehidupan untuk menggapai dan mencari ridha Allah ta'ala kita ini menghadapi berbagai macam tantangan dan musuh secara total kalau diidentifikasi ada empat yang pertama adalah setan yang kedua adalah hawa nafsu yang ketiga adalah dunia kalau kita salah menyikapinya bisa saja menjadi musuh dan musuh kita yang keempat adalah sesama manusia kalau yang diajak oleh manusia dan kawan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik sebagian manusia ada yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain kalau pertemanan hubungan apapun antar manusia tidak diisi dengan kebaikan dan ibadah justru digunakan untuk perbuatan dosa dan permusuhan wa ta'awanu alal birri alal wal seakrab apapun manusia seakrab apapun hubungan pertemanan kalau tidak diisi dengan ibadah justru diisi dengan perbuatan kemaksiatan sedekat apapun hubungan mereka di akhirat akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka salah satunya dilemparkan ke dalam neraka salah satunya bisa membantah jangan saya dulu yang kau masukkan ke dalam neraka ya Allah karena saya masuk meninggal dunia dalam keadaan tidak baik dalam keadaan maksiat Saya hidup di dunia jauh dari ketaatan Jauh dari agamamu Saya jauh dari melaksanakan sholat Dari kewajibannya Saya dapat pengaruh dari teman saya ini Teman saya ini yang tiap kali ngajak saya ABCDE Awan bengi canggruk di embong Sampai kemudian saya lupa melaksanakan kewajiban sholat Saya lalai Maka orang ini meminta temannya yang membuat dia lalai itu Untuk dimasukkan lebih dulu ke dalam neraka Yang dituduh bisa saja kemudian membantah Jangan saya dulu yang kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Memang saya yang ngejak dia nongkrong. Memang saya yang ngejak dia oplosan. Sampai kemudian kami meninggal dunia dalam keadaan pungkasan yang tidak baik. Masukkan dia dulu ke dalam neraka. Karena dia yang memang saya yang mengajak. Tapi dia yang jadi bandar. Dia yang membelikan saya. Yang kemudian bantah itu dituduh jadi bandar. Bisa saja kemudian membantah sebenarnya kami ini mau tobat ya Allah tapi kedahuluan mati dalam keadaan seperti ini, karena teman keempat saya ini, ngoplosnya salah itu. kaken nopone, kaken spirtusi, kaken metanol itu, sampai kemudian kami overdosis keracunan minuman keras itu. coba kemudian mereka runtang runtung kesana kemari bersama sesana kemari bersama gitaran bareng, nongkrong bareng, mati pun bareng seakrab apapun hubungan kalau kemudian didasari dengan tidak kecintaan kepada Allah, diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, di akhirat akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah musuh yang keempat, musuh sebagian manusia. Minal jinnati Setan yang membuat waswas, -was, manusia ragu untuk lalai lalai melaksanakan kewajiban, itu dari kolongan jin, yang tidak kelihatan, tapi juga ada yang dari kalangan manusia. Ini keempat musuh manusia. Setan, hawa nafsu. Yang kedua adalah dunia, yang keempat adalah manusia. Dan secara khusus, dikatakan pada ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr, selamat di sini maksudnya adalah selamat dari godaan setan. Sudah musuh yang pertama beres. Musuh yang pertama sudah beres. Barokah Lailatul Qadar. Tapi kita masih punya musuh yang lain. Yang tiga tadi itu yang tersisa. Makanya kalau diterangkan Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi mengapa kemudian masih ada yang melakukan kemaksiatan. Katanya setan sudah dibelenggu. Tapi kok ternyata masih ada jam si jiawan. wonten tiang tasik ngombe es degan padahal nggih sampun brengosen itu. brengosen cam siji awan ana mawon sing ngoker mboten nglampahi osop mboten poso gitu wonten kemawon tak sik nawa marung mek ketok sikile thok mboten enten <gülüyor> sirae lek masih ada katanya setan sudah dibelenggu naudzubillah barangkali pengaruh setan itu sudah menyatu dalam dirinya menjadi musuh yang kedua yang tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsu, setan dan hawa nafsu ini berkolaborasi tujuannya sama menghiasi perbuatan jelek seakan-akan baik dan nyaman dilakukan sebaliknya perbuatan ibadah seakan-akan tidak nyaman dan berat untuk dilakukan ini sudah menjadi kerjaan dua musuh utama ini wazayyanalahhumu syaitanu akmalahum, tugasnya setan ini membuat menghiasi perbuatan manusia yang jelek seakan-akan baik Yang ibadah seakan-akan berat, yang maksiat seakan-akan indah. Ini kerjaan utama setan salah satunya. Yang kedua hawa nafsu, ternyata sama. Huffatil jannatu bil magarih wa huffatin naru bis syahwat. Amalan-amalan surga itu dihiasi dengan sesuatu yang secara umum tidak disukai oleh manusia. Boten penak, ngelampai amaliyah surga itu nggak penak ya. İni kerjaan hawa nafsu. Wa sedangkan neraka dihiasi dengan sesuatu yang seakan-akan nyaman dan enak untuk dilakukan. Lek urusan donya kadah pantese, lek urusan akhirat kathah mboten pantese. Ini tugas utama setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsu ini. Ngaji sak jam, kaline ningali sinetron sak jam. Kinten-kinten sing penak sinetron apa sing ngaos? sung sinetron, kadung seneng kali sinetron ini, sampai kemudian sinetron ini bersambung, waduh re, bersambung penasaran itu, padahal gak ketemu bapak ilmu 15 tahun, padahal lu esak BCJ bangku loh. gak ketemu bersambung, wah kayak rugi akhirat, padahal anggone lunggu sampun sak, sak jam, tapi copilek like ngawas sak jam pengajian itu gak mari-mari, nih gak mari-mari sana. -mari kalau kemudian ustaznya, demikian kami akhiri wassal, Alhamdulillah uang 50 ribu, nolnya sami-sami sekawan, warnanya nopo kalau supi, saya ketahui biru, nge? biru daun, apa biru tasik warnanya sama-sama biru 50.000 ribu, nolnya sama-sama 4, -sama kalau dimasukkan atau maaf, kalau dibawa ke pusat perbelanjaan di betoten mall saya ketahui, ini gede, nolnya kata Kodi. Tabi lek badit telepotakan tan kota amal. Wadah. Noong wetok. Jo sangunang lanang Pak aku jaluk sangunek. Tene tuku kelambi. Tene nang mall. Tipearingi mek tekes ubir. Saya ketemu. Oleh apa? Pak saya ketemu. Ucujem sa retem mall. Tapi cobi. Pak aku tene nang nang kota amal. Mantengeten tipearingi saya ketemu. sami Oleh pola apa? Gak kakeh saya Sama-sama nolnya empat, sama-sama warnanya biru, tapi sikap dan penyikapan kita berbeda. Ini pengaruh setan yang sudah merasuk dalam hawa nafsu kita. Seakan-akan perbuatan ini berat untuk dilakukan. Ningani final, ningali final piala dunia. Jam si bengi, dibelani namanya? Dibelani, jam rolas wis teko, nobar nonton bareng, wis no kafe panjaka-njane ditenti ae ditelponi kabeh iku istene main iki padahal sik jam 12 main ini, jam 1 jam 1 ampek ngenteni ampek main gaplek untung-untung boten ditomboki 18.000 10.000 main urusan dunia ningali bal-balan kathah pantese tapi cobi panjenengan mangke wonten pengajian Isra Mi'raj kemudian pandengan andal angsal undangan insyaallah akan diselenggarakan pengajian Isra Mi'raj di masjid ini Dan insyaallah penceramah akan disampaikan oleh Fulan bin Fulan. Dan insyaallah peringatan Isra Me'rat tahun ini. Kita selenggarakan dalam suasana yang berbeda. Akan kita mulai pengajiannya jam 1 malam. Gintin gintin panjenin kan rawo. Ocaktin etek komoca undangan. Ini kak popo apa niti ya ini. pengajian jam siji bengi ini. Ini sikap dan penyikapan kita berbeda. Urusan dunya kadah pantesi. Urusan akhirat kadah beden pantesi sudah kolaborasi antara setan dan hawa nafsu. Wa zayyana lahumushayyatanu akmalahum. Tapi kalau kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida syarat khasana Jika perbuatan baikmu membuat kamu senang, ngelampai kesayangan, kok senang. Wa saat Perbuatan jelekmu membuat kamu susah, fa antamu maka kamu adalah mu mukmin yang sebenarnya nglampahi rasan-rasan kok mboten dinikmati Rasan-rasan kok mboten dinikmati fa antakum mukmin. Kamu mukmin yang sebenarnya. Tapi kalau kita menikmati proses rasan-rasan, naudzubillah, belum sempurna keimanan kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mugi-mugi Lailatul Qadar yang sudah kita lewati kita sudah lunas dibebaskan oleh Allah dari selamat selamat dari godaan setan yang kadangkala sudah merasuk dalam diri kita menjelma menjadi pengaruh hawa nafsu ini. Dan semoga Lailatul Qadar Lailatul Qadar ke depan kita masih diberi kesempatan, kesempatan untuk panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin makna keselamatan dari setan ini dijelaskan dalam tafsirnya min an yu'thira fiha fi mu'minin wa mu'minah keselamatan dari setan yang bisa saja mempengaruhi seorang mukmin baik laki-laki maupun mukminah mukmin perempuan ini fadilah diantara keutamaan orang yang mendapati Lailatul Qadar dan menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Menurut ash ada penafsiran lain, keselamatan itu untuk orang-orang yang beriktikaf di masjid. Huwa taslimul mala'ikah ala ahlil masajid. Maksudnya adalah ucapan salam, maksudnya doa keselamatan dari malaikat, kepada orang-orang yang malam itu berada di masjid, tentu untuk ibadah, beriktikaf kepada Allah ta'ala Mulai kapan sampai kapan, tentu kalau kita berbicara malam mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Coro gampangannya pun mulai magrib ngantos subuh. Min khini syams ila an al fajar. Dari sejak terbenamnya matahari sampai kemudian terbitnya fajar. Yamurrun ala kulli malaikat-malaikat melewati setiap orang beriman Wayakuluna Malaikat kemudian saling mengatakan Assalamu alaikum ayyuhal mu'min Keselamatan untukmu Wahai orang yang beriman Ini menurut pendapat Ash-Shaabi Hadirin hadirat 5 ayat Sudah kita sampaikan dalam surat Al-Qadr Tersisa kemudian 3 poin sebagai penutup Yang juga dijelaskan Dalam beberapa kitab tafsir Untuk melengkapi keterangan Tentang Lailatul Qadar ini Yang pertama adalah tentang kapan terjadinya Ini keterangan yang insya Allah sering juga sudah kita dengarkan Tapi kemudian kita meroja'ah malam hari ini juga Berdasarkan keterangan Al-Ula dari Tafsir Al-Qurtubi Menurut pendapat yang terkuat Laylatul Qadar terjadi pada malam ke-27 Bulan Ramazan. Li hadis Zir bin Hubeş, berdasarkan hadis riwayat Zir bin Hubeş, yang mengatakan, Kul li Ubay bin Kaab, aku pernah berkata kepada Ubay bin Kaab, Inna akhaka Kaabdallahi bin Mas'ud Yakulu, wahai Ubay bin Kaab, saudaramu yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan. Man yakimil hawla yasibu laylatul qadr. Siapa orang yang kemudian menangi laylatul qadr. Yaghfirullahu li abi abdurrahman. Semoga Allah mengampuni abu abdurrahman. Laqad alima annaha fil ashril awakhir. Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengatakan. Siapa yang kemudian menghidupkan tiap malam untuk ibadah. Tidak harus di bulan Ramadan benbengi, ngelampai ibadah kiamul leil, dikatakan Yusuf Lailatul Qadar, pasti kemudian dia akan menangi menang, atau mendapati Lailatul Qadar. Terus jogo tiap malam ini digunakan untuk kiamul leil, tapi kemudian Ubay bin Kaab mengatakan, li abi Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Maksudnya semoga Allah mengampuni Abdullah bin Mas'ud itu. Enggak harus setiap malam kemudian harus dikejar meskipun itu tentu baik karena ada syariat juga kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Tapi untuk orang yang kemudian berusaha mencari Lailatul Qadar tidak harus seperti itu. Itu maksudnya Ubay bin Ka'ab. Laqad alima annaha ashril awakhir. Sebenarnya saya husnudzon. Kata Ubay bin Ka'ab Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sudah tahu bahwa Laylatul Qadar itu terjadi potensinya pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Annaha fil ashril min Ramadhan. Wa annaha laylatul sabain wa Secara khusus kata Ubay bin Ka'ab, itu terjadi pada malam ke-27. Walakin arada an nas, thumma halafa ishrin. Kata Ubay bin Kaab, tapi Abdullah bin Masud mengatakan, mengatakan tadi, sudah berdiri kiamulail saja tiap malam, pasti mendapati lailatul qadar. Kata Ubay bin Kaab, beliau mengatakan itu supaya umat Islam ini tidak malas untuk melaksanakan kiamulail. Kemudian dia mengatakan. Tidak menghususkan malam 27 itu, tapi kita semua yakin kata Ubay bin Kaab potensi besar terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27. Tüm makul Kemudian aku katakan, kata Zir bin Khobais ini, tanya lagi kepada Ubay bin Kaab, bi ayyushayin takulul dalikay abul Munzir. Dalilnya apa Abu Munzir? Abu Munzir ini Ubay bin Kaab. Kamu mengatakan itu malam 27. Apa argumentasinya? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Bil lati akhbaran nabiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat yang sudah disampaikan oleh nabi Muhammad. Aubil alamati anna syamsa tatlu'u yawma'idhin la syi'a alaha. Atau dengan tanda-tanda. Bahwa matahari di pagi harinya terbit tidak dengan sinar yang menyengat. Qalat Turmudi Imam Turmudi mengatakan hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ini haditsun hasanun sahih. Hadisnya adalah hadis hasan yang sahih. Ini berarti menurut pendapat yang pertama, pendapat yang terkuat, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Pendapat yang kedua Hiya fi syahri Ramadan duna sa'iril am Abu hurayrah wa ghairuh. Sudah jelas, Lailatul Qadar ini tidak malam yang terjadi di luar Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Ini pendapat yang maklum dan yang pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan fi layali kulliha. Ada potensi terjadi pada tiap malam, tidak khusus di bulan Ramadan tapi ini pendapat yang daif, pendapat yang kuat tentu adalah pendapat yang pertama potensinya besar pada malam ke-27 apakah kemudian mestid mesti malam ke-27? ternyata tidak sahabat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan min min kalau tahun ini Ramadan tahun ini misalnya Ramadan terjadi malam tertentu kanat amil fi di tahun yang lain akan terjadi pada malam yang lain berarti enggak mesti malam 27 kalau di Ramadan tahun ini katakan terjadi pada malam ke-27 nanti Ramadan tahun berikutnya ya terjadi di malam yang lain wal jumhur ala anha fi min setiap malam Ramadan menurut mayoritas ulama pasti terjadi lailatul qadar itu Ini kalau berbicara kapan-kapannya memang ada banyak keterangan tapi intinya terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan ada yang pendapat terjadi malam pertama, innaha alailatul ulaminasyahr malam yang pertama dari bulan itu, ada yang mengatakan malam 17 terjadinya Lailatul Qadar. Intinya keterangan semacam ini pendapat yang paling populer, yang paling masyhur adalah 10 malam terakhir terutama malam-malam yang ganjil. Kalau yang ganjil berarti 21, 23, 25, 27 dan potensinya juga terjadi pada malam ke-29. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul fil ashril awakhir min ramadhan kejarlah Lailatul Qadar itu, usahakan kalian mendapatkannya pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada dalam riwayat lain fil witri fi syahri Ramadan, minasyahri Ramadan, pada malam-malam ganjil fil asyril awakhiri min Ramadan, pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini potensinya besar terjadi di situ meskipun kemudian juga ditegaskan sebenarnya Anarajulan kala Salah seorang sahabat Natas Tanglet Dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ini ra'aytu laylatul qadri Fisabiatin tabaqa Saya pernah merasakan Melihat lailatul Qadar ini Di tujuh hari sebelum lailatul Qadar eh, Sebelum Ramadan habis Berarti kalau tujuh hari lagi habis Berarti malam ke 23 Saya pernah mendapatinya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan paduka Ini di tanggal 23 Sebelum 7 hari lagi Ramadan berakhir Apa kemudian respon Jawaban Nabi Muhammad SAW Faqala Nabi kemudian menjawab Ara ru'yakum taat Ala thalath wa ishrin Faman arada'an yakuma minasyahri syai'an Falyakum laylata thalatha wa ishrin Saya juga melihat apa yang kamu lihat malam ini terjadi pada malam ke-23 malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-23 maka barang siapa yang akan menghidupkan hidupkan juga pada malam yang ke-23 ini tentang Lailatul Qadar yang potensinya besar terjadi di 10 terakhir iltamisuha ashril awakhir carilah di malam terakhir 10 terakhir fi tasiatin tabaqa 9 hari sebelum Ramadan habis berarti tanggal 21 fi sabiatin tabaqa 7 hari sebelum Ramadan habis berarti tanggal 23 fi khamisatin tabaqa 5 hari sebelum Ramadan habis berarti tanggal 25 Oke yang ke-27 dalilnya maka anamutaharyan lailatul qadar siapa yang berusaha untuk mendapatkan lailatul qadar tahar falyataharraha Laylatasaba'in wa ishrin Hendaknya dia berusaha keras Untuk mendapatkannya pada malam Yang ke-27 Oke okay. Ini beberapa dalil Kalau kita membicarakan tentang Kapan terjadinya Lailatul Qadar Keterangan yang kedua Dari tiga penjelasan penutup Kalau yang pertama Kapan atau waktunya Yang kedua adalah tanda-tandanya Tanda-tanda malam kemuliaan atau lailatul qadar itu. Yang pertama, an tatlu fi subihatiha bayda lasya'a 'alaha. Bahwa matahari terbit di pagi harinya. Kalau malamnya itu Lailatul Qadar, paginya ini malamnya maaf matahari ini terbit warnanya matahari ini keputih, warnanya putih. Warnanya putih lasya'a 'alaha. Tidak menyengat sinarnya. Ini diantara tanda Lailatul Qadar. Cuma sayangnya tanda ini kalau Lailatul Qadar sudah berakhir, itu. karena malamnya terjadi paginya mataharinya seperti itu. Jadi kan sudah telat, Umat mengilai Lailatul Qadar karena matahari itu terbit di pagi harinya. Coba seandainya pagi harinya. Matahari seperti itu, berarti malamnya nanti, gampang itu. Tapi ini kan tidak, malamnya terjadi, pagi harinya, mataharinya seperti itu. Di antara tanda yang lain, menurut riwayat Al-Hasan, Sesungguhnya di antara tanda-tanda Laylatul Qadar, baljah. Malam yang sangat tenang, malam yang kemudian anginnya tidak begitu kencang. Nah ini kesempatan bisa kita tandai. Karena tanda ini terjadi pada malam itu, nggak sudah telat ketika pagi harinya matahari sudah terbit, malamnya tenang, anginnya tidak begitu kencang, lahar rotawalabari malam itu tidak panas dan juga tidak dingin. Ini antara panas dan dingin tengah-tengah itu diantara ciri lailatul qadar. Baru kemudian yang terakhir tadlu usyamsusobi hataha laisalah di pagi harinya. Matahari terbit tanpa sinar dengan sinar yang menyengat Ini e, diantara ciri-cirinya, diantara tanda-tandanya Termasuk e, keterangan penutup yang kedua Yang terakhir, yang ketiga adalah fadilahnya Ini juga sering kita dengar, kita ulang Senyampang kita masih mengkaji e, penutup surat Al-Qadr ini Tentang fadilah atau keutamaan Sebenarnya penjelasan-penjelasan dalam Alinia yang sudah kita jelaskan sebelumnya Sudah menjelaskan tentang keutamaan ini Seribu bulan Keutamaannya lebih baik daripada seribu bulan Sudah cukup menjelaskan tentang keutamaan lailatul Qadar ini Khairun min alfi syahr Lebih baik daripada seribu bulan Yang kedua Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan selamat dari godaan setan. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang lain, yang ketiga. Man qama lailatal qadar imanan Siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar untuk ibadah. Imanan wahtisaban. Karena iman Dan semata-mata mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu apa? Iman dalam pengertian yang mudah adalah al-ilmu wal-yakin. Ilmu dan yakin. Tahu serta meyakini apa yang dia tahu. Ini makna mudah keimanan. Makna iman yang paling simpel. Kita iman pada sholat. Berarti kita tahu tentang tata cara sholat. Dan kita yakin dengan kewajiban sholat. Saya iman pada puasa Ramadan. Berarti, Saya tahu tentang ilmu puasa Ramadan. fikihnya kita kuasai. Bagaimana kita ikhlas menjalaninya, Dan saya juga meyakini tentang kewajiban Ramadan. Saya meyakini keutamaan fadilah Ramadan. Saya meyakini ancaman bagi orang yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tanpa uzur syari, Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini makna iman. Al-ilmu wal-yakin. Tahu dan yakin. Orang untuk iman ini, ada yang kemudian secara mudah, dia secara sukarela langsung beriman. Ada yang kemudian perlu dipaksa. Kebenaran satu tambah satu. Kamu yakin apa tidak? Sama dengan dua. Ada orang yang langsung jawab, ya saya yakin satu tambah satu sama dengan dua. Berarti orang ini sudah iman. Tahu dan yakin. Dan secara mudah dia menerimanya. Tapi kadang onutun, tiyang bade percades ini, tasik perlu di cincin lehernya Siji tambah siji miroh, telur Lugak loroha, gak telur Lugak ditegok, diwangkat Siji tambah siji, ayo ngomong otelur Loro, ngomong loroh, yoyo loroh Ini ada orang yang mau iman masih perlu dibaksa semacam itu Ini iman al-ilmu wal-yakin Dan Alhamdulillah kita menerima keimanan dengan mudah Dari keluarga kita, dari orang tua kita melalui perantara mereka, semoga Allah memupuk keimanan kita, menguatkan iman kita, Allah jaga iman Islam kita sampai akhir hayat, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Robbal alamin. Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini karena iman, tahu dan yakin, tahu dan yakin, wahdi sahabat, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tendensi lain, Tidak ada tujuan lain. Malam manten jamek, Bukan karena kemudian, golek rame-rame ini jamek, lik Yani ramadan likuran, Koyok masjidil haram. Mumbang. Kemudian kok ada tidak ada tujuan untuk itikaf, Tidak ada tujuan untuk qiyamul el, Gilek rame-rame to. mantan alun-alun nalun-nalun, Gilek panjurannya Ini kan tidak ada ihtisaban. Jadi harus ada ihtisaban. Semuanya harus lillahi ta'ala. Semata-mata mencari ritu. Allah. Apa kemudian keutamaannya Siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar Karena iman dan mencari Mengharap ridha Allah Allah akan mengampuni Dosanya yang telah lalu Di malam ini Kita diajari oleh Allah Allah kemudian menawarkan Ampunan atau magfirahnya Bagi orang-orang yang menghidupkan Malam ini Imanan wahtisaban Tentu kalau kita membaca dalil. Kok ada ibadah yang fadilah atau keutamaannya bisa menghapus dosa. Yang harus kita pahami, maksud dosa ini adalah sogo dosa irudhunub. Dosa-dosa kecil. Lek tirositi yang malang, dosa sing licek. Yang kecil-kecil ini yang diampuni. Mungkin kita pernah mengatakan sesuatu. Yang kita tidak sengaja kok menyakiti orang lain. Ini dosa kecil. Mungkin kita melakukan dosa yang kita tidak. Oh apa Kemudian niat benar-benar. Tapi kemudian karena terpa, melakukan dosa yang tidak sampai. Molimol tidak sampai dosa besar. Ini yang kemudian potensinya diampuni oleh Allah. Berkat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang ibadah ini dijelaskan bisa menghapus dosa. Dosanya adalah dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, ya perlu kemudian taubatan nasuha secara khusus nggak bisa hanya mengandalkan Lailatul Qadar, nggak bisa mengandalkan Ramadan, Kalau dosanya adalah dosa besar, mungkin ada pengaruh secara tidak langsung berkat Lailatul Qadar kita istiqomah menjadi orang yang sadar tidak lalai. Kemudian taubat bisa, tapi secara langsung tidak bisa. Perlu taubatan nasuha yang syaratnya ada tiga yang disingkat nia, nia yang pertama nadam nadam itu menyesal yang kedua ikhla ikhla itu meninggalkan perbuatan dosa besar itu yang ketiga adalah azam komitmen untuk tidak melakukannya lagi ini syarat taubatan nasuha itu pun kalau dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dosanya terkait hak adami gemotan cekap tiga ini harus ditambah yang keempat minta ikhlasnya atau kalau berupa berupa dosa secara rohani kita minta maaf, kalau kalau secara materi ya kita nyaur, gitu. gak bisa kemudian duit utang 1 juta, gak niat nyaur ngandel no lailatul qadar, gitu. suka diseburok habis gak usah nyaur 1 juta, but. perlu kemudian karena ini terkait dengan hak adami taubatan nasuhah pun ditambah yang keempat minta ikhlas atau kemudian nyaur kalau dia mampu, ini diantara keutamaan lailatul qadar termasuk yang terakhir dijelaskan oleh Nabi Muhammad pada malam itu malaikat-malaikat membawa bendera-bendera. Empat bendera ditancapkan di bumi. Yang pertama Liwa'un ala qabri ditancapkan di atas kuburku kata Nabi Muhammad. Yang kedua waliwa'un ala baitil Maqdis satu bendera ditancapkan oleh malaikat di Baitul Maqdis. Waliwa' wa ala masjidil Haram bendera yang ketiga ditancapkan di atas Masjidil Haram. Yang keempat waliwa'un ala Tur Satu bendera ditancapkan di bukit Thursina wala tadha fiha mu'minan wala mu'minatan illa tusallim alaihi mu'min laki laki mu'min perempuan semuanya didoakan mendapatkan keselaman oleh malaikat illa mudminul khamar kecuali orang yang minum minuman keras wa akilul khinzir dan orang naudzubillah yang makan daging babi ini kemudian tentang Lailatul Qadar Tentang bagaimana penjelasan penutup yang ketiga. Semoga kita sekali lagi, meskipun masih jauh, kita benar-benar diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangi Ramadan dan diberi kekuatan kesehatan untuk bisa juga menjabati malam atau Lailatul Qadar ini. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana takbül minna ve بسر bî sır el Fatiha. İddi nesrâz al Musta'lihi muslumuzalâddinât al mu'minû bi alayhi mallaâla. Vallaah al